Haydi, haydi. Ini tutorialnya Mas. Sekali masuk ini tinggal pindah Nomor satu tangannya enggak, Rr, nomor satu, luna, luna, yang penting. Pokoknya Mas Madral, dua kesempatan, Mas. Ini suasana pengajian di uh, Kuncen, Madiun. Jadi di sini kalau pengajian itu di Jawa ya, itu udah kayak pasar malam. Yang jualan sepanjang satu kilo, panjangnya luar biasa. Ini kalau malam pengajian pasti ramainya udah kayak pasar malam lah. Jadi di sini ada mainan juga. Yang tadi di sana ada ketangkasan. Ini yang jual jualan jualan juga banyak. Ini. Ini. Ya kayak pasar malam. Ini, Ini mainan di sini ada nih. Komplit dah pokoknya. Jadi yang mau ngaji, yang ngaji, dia mau shopping, belanja ya di sini ngopi, nongkrong di sini jualan sosis juga ada. ini lihat terlihat, terlihat nih. ini jualan apa? ini jualan alat-alat dapur. -alat complete semuanya dari sini nih. ini jualnya. bantal-bantal juga ada di sini nih. komplit, mas, nah do. jualan bakso, bakso ini ini jualan apa? singkong. ini jualan jam. yang ini jualan pentol goreng. sate, sate, ages sate. gimbang-gimbang ini. Buah Bukan komplit di sini. Serba 10.000. 10.000. Ada duku, apel. Terus ada peleger, jeruk, macam-macam. Ini. Nah, ini yang kesukaannya mak-mak ini. kalau ada yang obral-obralan 25.000 begini langsung diserang sama emak Lari. Lari. Paling laris. Mama banyak yang rapat di sini. Tuh, garansi 4 tahun. Awet kalau nggak dipakai. Taruh lemari pasti awet. Sudah dia juga saya perhatiin ada ini. Enggoh, sandale enggak usah khawatir. Oh. Ini ada bermerek lebih baik. Sandal bermerek. Bermerek anu Kiriman dari PT langsung. Wah, kok PT langsung kirim meneh. Lawe loro. Lawe lah. Masuk siji masuk pon sak sisih sebelah. Oke, lanjut lagi. Kita cek. Jualan kaos kolor. Opa. Baju-baju. Ini ada mainan anak-anak lagi di sini. Gedek dibawa. mantep Ini Yang jualan yang ini. Makanan, komplit. Tas-tas ini produknya dari Magelang nih. 12 ribu. Ada yang 15 ribu, 18 ribu tinggal pilih. Buat belanja mak-mak ke pasar. Ini baru maghrib. Nanti acaranya sekitar jam 11 sesi kedua di sini. Tapi pengunjungnya udah ramai. Ini burger juga ada di sini. Jagung. Ini jualan jagung ada. Ini cewek-cewek suka nih kayak gini nih. Ini apa namanya ya? Lupa aku. Bros. Yoga 10.000 dapat 3. Yang jualan Jualan motor juga ada di sini. Eh, <laughs> Oke. Okay. Langsung terjun juga ikut ngeramein acara pengajian. Ini masih peci. SPG-nya. SPG-nya cantik kan? Mantap. Kayak corona komunitas serondong membasaona masih ketemu mbaknya SPG-nya aku jalan kakek aja deh aku maunya digonceng sama kamu kayak ampun-nya ampun gimana nih SPG-nya malah ampun, ya ampun-nya ampun loh gimana uh, subscriber kita lihat mbaknya lagi lagi promoin doain laris deh Ini es dragon. Ada lagi tui sosis. Ini bentuknya kayak apa ya? Kayak naga. Ini jualan tas. Bapaknya motor lagi. Ada yang jualan motor lagi. Ini dari Honda. Honda. nih Ini masih peci lagi. Ini pecinya Gus Dur. Jualan makanan. Kita tengok yang sebelah sini. Woi, mantap ini. Ini enggak tahu nih jualan apa ini. Woi, woi, paket. Wah kobong, ini sosis, mantap. Uh ini apa namanya? Cumi-cumi. Uh, Wuh -cumi. pasti mahal ini cuminya. Cumi-cumi-cumi, ya ini cumi bener benar sukaan istri. Ini. Wow. Apinya kebakaran lagi. Sudah. Di sini ada mainan buat anak-anak. Ini melukis. Melukis buat anak Oh, tahu bulat. Ini goreng dadakan. 500 500-an. Ini nasi goreng Jakarta Oh bener kan nasi goreng Jakarta jauh-jauh jadi -jauh Jakarta sini juga nasi goreng ini makanan komplit di sini 10.000 dapat 3 banyak bedanya di sini 10.000 dapat 3 obral jualan kerudung, oke, okay. scan dulu. Suasana menjelang eh, suasana pengajian yang udah kayak pasar malam. Ketemu lagi nanti ya di tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang seru nanti dibuatin konten deh. Yuk, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.